Zidan hafal Zilbi hafal Sudah hafal Barik saja Barik harus sudah hafal pekan depan Wildan Sudah Hadis kedua yang belum hafal Satu, dua, tiga Siapa lagi? Lima Ini sudah hadir semua ada yang belum hadir ini Siapa Yang belum hadir Alhamdulillah Masih sakit ya. Baik Coba ini Mendekat Ini dimatikan Matikan Yang paling atas hidup Yang lain matikan toko rebuh mendekat khawatirnya mengganggu mengganggu gak itu nah lagi maju baik kita lanjutkan ya jadi diharapkan hafal hadisnya ya Supaya kita mendapatkan keutamaan sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Nalzurum, Nalzurum, Raa'n, Sami'ah Maqalati, Fawaa'ha." Semoga Allah mencerahkan. Ya, seseorang yang mendengar ucapanku, kemudian dia menjaganya, menghafalnya, menjaganya mengamalkannya. Ya, jadi berusaha dihafal ya. Baik. Sislen kertasnya dirapihkan. Kita masih di hadis yang pertama, faedah-faedah di hadis yang pertama. Terakhir sampai ke berapa? 20. 19. Sekarang 20. Sekarang dua-dua Dua ya Iya ini yang dilipat dua-dua Baik kemudian Faidah berikutnya Dari hadis yang kedua ini Kata Sheikh Umnusaymin Wujubul imani birrusuli Alimussalatu wassalam Kewajiban beriman kepada para rasul alaihi wassalam Baik nu'minu bi anna kulla rasulin arsalahullah fa huwa Jadi kata Syekh apa beriman kewajiban beriman kepada para para rasul alaihi wassalam maka kita mengimani bahwasanya setiap Rasul hmm, Ya sudah ini 22, 21, 22, 22, Sudah ya 23 sekarang 21 21 Nomornya double ini 23 Setelah Sekarang yang ke 23 Yang ke 22 Sudah Ya yang berikutnya yang ke-23 faida yang ke-23 Al-imanu bil-yaumil-akhiri Beriman Kepada hari akhir Wal-yaumul-akhiri Wal-yaumul-akhiru Huwa yawmul-qiyamah Dan hari akhir Dia adalah hari Kiamat Wasumya akhiron Dinamakan akhir Li'anahu akhara atau akhirul al-mawtol fulil bashar, karena sesungguhnya dia adalah akhir perjalanan bagi manusia, akhir perjalanan perputaran untuk manusia. Fainna lil bashari arba'atu arba'ata dawrin, karena manusia itu ada empat Peredaran, perputaran atau terjemah bebas perjalanan manusia itu memiliki empat apa? Perjalanan, perputaran. Di sini daur, di situ apa? Daur juga. Daur, tapi setelahnya ada rulula, negeri. Ad-Darul Ula bukan daur ya tapi dar di sini. Kalau dar berarti negeri, tempat ya, tempat. Tapi kalau daur perputaran. Ya. Kita terjemahkan untuk penyederhanaan per uh, negeri aja, kampung, negeri. Ad-Darul Ula negeri yang pertama Batnu Ummi Lebaslah eh, mau negeri, mau perjalanan, mau apa? Fase kehidupan. Yang pertama batinu ummi di perut ibunya. Ya. Manusia berada di perut ibunya selama umumnya berapa bulan? 9 bulan. Baik. Itu termasuk masa yang sedikit 9 bulan tapi berat bagi siapa seorang ibu awal mula ngidam itu berat sudah muntah-muntah makan gak enak maunya makanan tertentu ya macam-macam ada yang ngidamnya ingin makan tanah liat ada <s realizarin selama dolar> ada <s mascain> ada yang ngidamnya ingin mencium bau bensin ada BLACK <Diskurpasizhanz> <givessti> nyata ini ya kalau ibu anak, ngidam tanah liat Baik dimakan Tanah liat Baik macam-macam jadi aneh-aneh Sudah jadi payah Ya Sulit Masa mengandung Wadarusanya Dan Perjalanan kedua atau Negeri kedua adalah dunia, Di dunia ini Sembilan bulan kemudian ke dunia masanya semakin lama, ya semakin lama. Waduh salisa dan negeri yang ketiga perjalanan yang ketiga adalah al-barzakh, alam barzakh tambah lama lagi menunggu hari kiamat di alam barzakh bisa menunggu sambil mendapat nikmat kubur atau bisa jadi dalam keadaan mendapat azab kubur. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang keempat wadaru rabi'a dan negeri yang keempat al-yaumul akhir. Hari akhir. Walada Rabbahu faimaila jannah tinwa imaila narin. Tidak ada negeri setelahnya. Ya, bisa jadi dia menuju surga atau bisa jadi menuju neraka. Ini tiga perjalanan hidup manusia hidup kita di perut ibu ke alam dunia, alam barzah, kemudian hari akhir, ya hari kiamat, yang terakhir bisa ke surga atau bisa ke neraka. dan ini masa depan yang sesungguhnya, ya. jadi masa depan itu bukan masa tua, tapi apa? surga maka perlunya kita memperbanyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala wal iman bil yaumil akhir yadkhulu fihi kama qala syekhul islam ibn taimiyah rahimahullah ma akhbarabihi annabiy sallallahu alaihi wasallam imma yakunu ba'dal maut fa yadkhulu fi Ma yang akan di kubur dari soal al-Mu'itti tentang Rabbnya, dan Dini dan Nabi-Nya, dan ma yang akan di kubur Dan beriman kepada hari akhir masuk padanya. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, rahimahullah. Kata beliau, semua apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa-apa yang akan terjadi setelah kematian faidhul fidalik فِي maka masuk pada hal itu ya jadi segala kejadian setelah kematian masuk pada hari kiamat hari akhir ya berupa apa mayakunufil kubri apa apa yang akan terjadi di alam kubur berupa pertanyaan, ya mayit yang ditanya tentang Robnya, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang agamanya, tentang nabinya dan apa yang akan terjadi di alam kubur berupa nikmat atau azab kubur itu masuk hari Akhir, ya karena Alam barzah Alam Kubur itu apa Awalu Mana zilil Akhirah Awal Tempat Menuju Akhirat Ya Itu alam Alam Kubur. Baik itu yang Kedua Tiga Kedua puluh empat Faidah berikutnya Wujubul imani Bilqadari khairi Wasyarih Kewajiban beriman Kepada Qadar Takdir Takdir baik atau takdir bu, buruk, bahagia, celaka, suka dan duka itu harus kita imani. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wadali khabirantum yang nabi umurin arbaatin dan keimanan kepada takdir ya dengan mengimani empat hal. Catat Beriman kepada takdir Dengan mengimani empat hal Empat perkara Al awal yang pertama Antu mina annallah muhitun bi kulli shay Hilman jumlatan Wa tafsilan Azalan wa abadan Engkau beriman kepada uh, Engkau beriman Yang pertama ya Engkau beriman bahwasanya Allah meliputi segala sesuatu. Bahwasanya Allah meliputi segala sesuatu. Ilman ilmunya. Jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jumlatan wa tafsilan baik secara umum secara global atau secara terperinci. Ya. Azalan wa abadan Baik secara azali atau Abadan Terus menerus Ini Intinya yang pertama Beriman tentang ilmu Allah Allah maha mengetahui Segala sesuatu Allah mengetahui Kejadian alam semesta ya waktunya tempatnya baik ala kejadian tersebut belum terjadi atau akan ter, terjadi Allah Maha mengetahui duduknya kita di sini Allah sudah mengetahui sebelum kita duduk di, di sini ya sebagaimana Allah taala telah kabarkan ya oleh Rasulullah SAW sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW Yang kedua antum min billah bi annallahu kataba fil lawhil mahfudz kulli syai' ila qiyamis sa' Yang kedua engkau beriman bahwasanya Allah mencatat ya mencatat takdir segala sesuatu ya sampai hari kiamat di lauhil mahfudh engkau beriman bahwasanya Allah mencatat segala sesuatu sampai hari kiamat di lauhil mahfudh jadi ada catatan tak tak dir Sebagaimana sabda Rasulullah, "Kataballahu maqadira al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi-50000 sanatin." Ya. Qal wa arsyu 'alal Muslim. Kata Nabi, Allah mencatat takdir makhluk semua makhluk Sebelum menciptakan langit dan bumi, lima puluh ribu tahun. Ya, lima puluh ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi sudah ada catatan tak takdir, kata Nabi Waarush wa, wa Shu'alaal Ma dan arusnya di atas air. Arus Alma itu berada di atas lautan air, lautan yang sangat tulus dalam di atasnya ar arsh ya baik hadis riwayat muslim kita ulangi yang ketiga apa eh yang kedua beriman bahasanya allah mencatat segala setakdir segala sesuatu sampai hari kiamat di dilohil mahfuz ya 50 ribu tahun sebelum menciptakan Langit dan bumi Segala sesuatu Ucapan kita pun Pekerjaan kita pun Sudah dicat Sudah ada catatannya Nanti mau ngomong apa Mau melakukan apa sudah dicatat Tapi bedanya Kalau kita diberi masyia kehendak Diberi pilihan kalau begitu sudah dong, nggak perlu belajar kan sudah ada catatannya. mau pintar, mau bodoh, mau bagi, mau bahagia, mau celaka sudah ada catatannya. Apa kata Nabi? I'malu fakulun Muyassarun beramalah. Yang dituntut dari kita apa? Beramal, bukan memikirkan <supan> tak takdir. Ya, jangan nebak-nebak takdir karena kita tidak mengetahui. Yang diperintahkan kepada kita adalah beramal, amal sholeh. So ya. Baik. kemudian yang ketiga, Antu minabi'anna kullama yahdusu fil kaun fa innahu bima syi'atillah la yakhruju an, la yakhruju syai'un an masyi'atihi. Yang ketiga, kita beriman, engkau beriman bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam ini engkau beriman bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sesungguhnya dia berdasarkan kehendak Allah Azza wajal. Sesungguhnya dia berdasarkan apa? kehendak Allah Azza wajal. Tidak keluar sedikit pun dari kehendak al Allah. Kita ulangi, engkau beriman bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sungguhnya dia dengan atau berdasarkan kehendak Allah Azza wajal tidak keluar Sedikit pun dari kehendak Allah baik keempat al-rabi'u antu min nabihan Allah khalaqa kulla syai fa kullu syai'in makhlukun azza wa Sawa kana min fi'lihi alladhi yuhtassu bihi wa ikhrajin nabati aw min fi'lil 'amdi wa fi'lil makhluqat Yang keempat engkau beriman Bahasanya Allah menciptakan segala sesuatu Engkau beriman Bahasanya Allah menciptakan segala sesuatu maka segala sesuatu yang ada di alam ini adalah makhlukunillah yang azza wajal maka segala sesuatu yang ada di alam ini adalah makhluk milik Allah azza wajal Sawah uncah namunnya sama saja, ya makhluk tersebut dari perbuatan Allah yang dikhususkan bagi Allah seperti turunnya hujan, turunnya hujan itu makhluk, ya dan itu perbuatan Allah langsung menurunkan hu, hujan, mengeluarkan tanaman tumbuh ya tanaman-tanaman yang tumbuh turunnya hujan kemudian tumbuhnya tanaman-tanaman atau dari perbuatan hamba ya atau dari perbuatan hamba dan perbuatan makhluk baik atau dari perbuatan hamba dan perbuatan semua makhluk. Fa inna fi'al makhlukat min khalqillahi azza wajall. Karena perbuatan makhluk dari ciptaan Allah. Pam? Berkedip. Siapa yang menciptakan? Mantuk. Mengangguk-angguk. Siapa yang menciptakan? Allah. Allah yang menciptakan. Ya. Segala sesuatu perbuatan makhluk itu ciptaan Allah. Lian Nafi al Makhlukna siun anirodatin wa qudrotin. Karena perbuatan makhluk muncul dari apa irodah kehendak dan kemampuan. Kam? Karena perbuatan makhluk itu muncul dari mana? kehendak dan kemampuan menulis karena ada kehendak karena ada kemampuan kalau enggak punya kehendak enggak nulis atau tidak mampu tangannya sakit nah ya wal irada wal qudrah min sifatil amdi dan keinginan kehendak dan kemampuan dari sifat ham hamba Walaamdu wa sifatu makhlukatunilaiy azwajal dan hamba dan sifatnya hamba dan sifatnya adalah makhluk milik Allah azza wajalla. Fakulumafilt kawn fahu min kholqillahi taala maka setiap perkara setiap apa apa yang ada di alam ini dia merupakan dari ciptaan Allah. Faham ya Jadi ringkasnya ini Beriman kepada takdir itu Harus ada empat perkara tadi Diringkas Mengimani ilmu Allah Kedua Mengimani Kitabah Catatan tak, takdir Ketiga Apa Masyi'ah, kehendak Allah. Keempat Pen e, keempat apa tadi? Ciptaan. Ilmu kedua apa? Catatan. Ilmun kitabatun terus masyiatun khol kholqun. Itu empat hal berkaitan dengan takdir. Kita yakini semua kejadian yang ada di alam ini Allah mengilmunya. Kemudian ada catatan takdirnya, semua kejadian di alam ini ada catatan tak tadi sudah tercatat. Ya. Kemudian semua kejadian di alam ini termasuk perbuatan kita itu dengan kehendak al Allah. Keempat semua kejadian yang ada di alam ini Baik bentuk rupa Perbuatan itu Diciptakan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala Baik Tambah sedikit Yang faedah ke 24 Ini ke Berapa Feda dua puluh lima. Wallahu aladzim darom azza wajalla yang kunuila yumin kiamah. Khabla khulqis sama wati wal arbi khamsin alfasana. Tadi sudah disinggung. Dan sungguh Allah azza wajjal mentakdirkan apa apa yang akan terjadi sampai hari kiamat sebelum penciptaan langit dan bumi lima puluh ribu tak tahun ya, Allah telah mentakdirkan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat sebelum penciptaan langit dan bumi 50 ribu ta tahun 50 ribu tahun Nabi Nuh berapa tahun usianya 953 tahun ya itu Nabi Nuh panjang usianya ini 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan ya maka ada dalam hadis awal makhluk yang diciptakan itu Al-Qolam pena pena catatan tak, takdir itu makhluk yang pertama kali diciptakan ada dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam. Famakud famakudiru'an al-insan, lam yakun yuqtihahu, wamalam yuqadar, lam yakun yusibahu. Apa-apa yang ditakdirkan untuk manusia tidak akan menyalahinya. Ya, apa-apa yang ditakdirkan bagi manusia tidak akan menyalahinya. Artinya pasti dia akan mengenainya. Ya. Kalau sudah ditakdirkan dapat rezeki, ya akan dapat rezeki, ya. Baik. Walaupun misalkan diam di rumah, tiba-tiba datang rezeki. Ini ada zakat mal dari sifulan. Tapi wala muamalam yukaderlam ya kuniusi bahu dan apa apa yang tidak ditakdirkan, tidak akan menimpanya sudah kerja bisa-bisanya kerja kejar target bulan ini saya harus dapat untung sekian tapi tidak ditakdirkan ya tetap tidak akan dah, dapat ya baik hadzihi arkanul iman asittah baina bayyana Rasulullah sallallahu walayatimul imanu illa bil imani biha jami'an Nasaruma ayya ja'alana jami'an minal mu'minin nabih. Baik. Ini adalah rukun 6 yang eh, rukun iman yang yang 6 ya. Ini adalah hazi arkanul iman, ini adalah rukun-rukun iman yang 6 yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu dan tidak akan sempurna keimanan kecuali dengan beriman kepada semuanya. Ya, Keimanan tidak akan sempurna Kecuali dengan mengimani Semua rukun i Iman yang enam Kita meminta kepada Allah Agar menjadikan kita semuanya Termasuk orang-orang yang beriman Biha kepadanya Ya, Termasuk orang yang mengimani Rukun i Iman Baik Dan yang terakhir ini perlu terus dikaji pembahasan terkait iman kepada tak takdir ya. Karena di sana ada kelompok qadariyah dan tentu saja penerusnya pun masih ada terus turun temurun. Setiap pemikiran pasti ada penerusnya. Ya, maka perlunya terus kita belajar supaya terhindar dari berbagai macam syubhat di antaranya terkait masalah tak takdir. Baik, cukup masih tersisa beberapa faedah yang syumma dilanjutkan pekan depan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an laa ilaaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan, silakan. Serat.